Mitra Bisnis Quickyangi menilai salah satu faktor yang membuat kualitas pendidikan di negara ini semakin menurun adalah adanya kecenderungan komersialisasi pendidikan mulai dari level dasar hingga perguruan tinggi. Dan menurut Quickyangi kondisi itu tercermin dari pergeseran peran yayasan yang idealnya menjadi lembaga nirlaba sekarang cenderung menjadi lembaga pengeruk laba layaknya korporat yang memang komersial. Untuk membahas kondisi ini. Segera kita berbincang dengan Quick Kiyangi. Pak Quick, Bapak menilai pergeseran peran yayasan dari lembaga Nirlaba menjadi lembaga pencetak Laba membuat kualitas pendidikan kita jadi semakin turun. Betul begitu ya, Pak? Ya, kan terang-terangan. Sekolah itu kan terang-terangan, kami ini menjual jasa pendidikan. Kalau boleh menjual bisak yang kenapa nggak boleh menjual jasa pendidikan? Kenapa tidak boleh menjual jasa kesehatan dengan laba, gitu? Nah, kalau itu terjadi, ya dengan sendirinya, ya ada pisang goreng murahan, ada pisang goreng yang enak, gitu kan. Nah, kecenderungannya oleh karena di sini masih gila detail, kecenderungannya yang sembarangan aja. Apalagi perkuruan tinggi sembarangan, tetapi jasanya diakreditasi A, gitu. Atau B, yang pokoknya akreditasinya tinggi-tinggi, jadi murah dan gampang lulus, itu yang gitu-gitu banyak sekali. Gitu. Baik Pak Kuik, jika kita mengkaji lebih dalam peran lembaga pendidikan, bukankah pendidikan tinggi idealnya bisa mencetak orang yang menciptakan lapangan kerja dan bukan mencetak pencari kerja? Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Saya termasuk yang tidak percaya, jadi tidak berarti ini mencerminkan ibi ya, karena saya kan tidak di, bukan ibi. Agar, tetapi saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa manusia seperti itu bisa dicetak di perguruan tinggi. Entrepreneur kan, berusaha kan, tidak ada, itu. tidak bisa dibikin, itu, itu, itu memang dia begitu atau tidak. Nah perguruan tinggi tidak untuk menciptakan orang-orang seperti itu. Nah, itu kan sangat universal, pendidikan tinggi itu apa gitu. Pendidikan tinggi adalah pusat untuk penelitian, untuk penelitian supaya supaya menemukan barang-barang yang baru. Nah, ada perguruan tinggi yang yang sangat khusus ke arah sana, tetapi kurang lebihnya mesti punya fungsi seperti itu. Yaitu mengejar ilmu pengetahuan, mencari kebenaran bukan untuk diterapkan di dalam praktek. Tapi untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya dan dengan demikian nanti akan lahir inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk semua kemanusiaan. Tapi tujuannya tidak berinovasi. Dia mencari kebenaran. Demikian Kwi saya Dinda Natasha.